どうも、どうも、どうも、どうも、ど n も、itu ya betul ya、uh, KPK bagaikan teroris atau apalah tsunami ya memang karena aku tadi a も、どうも、どうも、ど r も、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう a ど a k どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、i う i どうも、どうも、ど a も、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう l i k i s juga kan yang mau KPK dibubarkan jadi kita oleh y u d i k a t i f Jadi の i a harus mau m e それ r i ら a Oleh karena t a t u s hukumnya, KPK ini membantu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam penagaan hukum dalam hal ini m e m b e r a n t a s korupsi. Jadi dia harus memberikan laporan yang jelas dan baik. Kalau dia ketakutan atau mantal dan segala macam mengadakan mogok di sidang dan sebagainya, kelihatan bahwa anggota DPR kita 75% adalah k o r u p t o r Maka dia harus mengatakan bahwa dia itu bersih betul-betul bersih. Saya tidak mengadakan korupsi anggaran, PSK anggaran dan sebagainya. Bukti nya ini yang korupsinya di kementerian, gitu. Dia harus menjelaskan eksekutif yang melakukan n pelanggaran, gitu loh. Kalau tidak, maka dia juga termasuk di i k a t i t n y a bisa mengadap n bahwa、uh, para legislatif ini pembuat undang-undang ini, ini juga koruptor dalam hal ini juga koruptor dalam p e m b u a t undang-undang, undang-undang yang harusnya diselesaikan d di e n g a tepatnya. パッツポータルマウンカーナイト、パイナント、エッグ、パーカンダジャー、ピカンディ e ト、モナマニア、パケット、バラキラ、ヤ、アイナギ、イミダナイミア、モアキリラ、エッセラ、ケンブカー、オランオラン、イントレクトワー、ジャンル、ジャンル、ジャマニー、パイユディ、シアン、シアン、パイユディ、シア pimpinan saksi yang DPR Pak Beni itu, ya, ya ketakutan juga kan, takut ketua umumnya juga kena peksa gitu makanya dia kalang kabut, kalau sebenarnya anggota DPRnya bersih, kenapa masih takut itu khusus juga buat Bum Fakri ya, BDPKR jangan s o k suci, s o k bersih lah dulu anda b a y a r gak g banggain p k s itu bersih, buktinya anggota anda yang misbakum, itu temen anda itu juga kena masukan k tapi sekarang dia dibebasin makanya dia dendam sama k p k t e r i m a kasih Pak Yudi siang Pak Paulus siang, Pak. ya silakan Pak mestinya yang jadi teroris terlubung itu ya DPR itu Pak kami s a n a t yakin Pak kalau KPK berani membuka b o r o k b o l o k DPR itu itulah akan ditemukan sumber-sumber korupsi、Pak. terima kasih terima kasih Pak Arifin selamat sore ya sore Bu silakan nah, seperti iklan Ibu tadi kalau salah kalau tidak salah kenapa takut betul kan パピタコサマポリシー。パナガオコムパティアカいマポニエソトパナガニャンカウマパナガオコミャンパナリア。パレカカンマンタキカンパラハランピダブルバッジャンピダサロシアアトピダスパトニア。ジェリカオ l マンサロシアパテカイトメマンムジャンカンツクスニアカンマンベランデラインキャラ Itu saya kira itu hanya suatu、uh, ketakutan yang mungkin mereka terlalu banyak berpasalah di dalam. Saya kira bisa terjadi, p a Ya, terima kasih, Pak Arifin, Pak Zainal. Ya, halo. s i l a k a n Nah, s a l a n j u t n y a kan, d e b e r a p sekarang itu hasil, hasil dari parpol. Parpol sendiri kan parpol. Parpolnya itu korus semua itu. Parpolnya itu dari uang, a m a n y a itu dari p a r p o l p a r p o l i t u Makanya hasil karena k o r b a h a b a h itu n parpolnya korup ya hasilnya otomatis korup makanya begitu kapal-kapal itu kita pada ketakutan semua otomatis m a n y a saya mau kepada masyarakat di Indonesia kita lihat di s i n a n t i yang korup-korup jangan dipilih lagi pilih yang baik-baik begitu s terima kasih Pak Zainal Pak Edison selamat sore ya s i l a k a n DPR kan singkatan Dewan p e r a m p u n Rakyat itu jadi ya memang perlu di, di terorisin itu daripada takut kalau enggak, waduh hancur nih negara ini dirampok semua m e r e k a itu a j terima kasih silahkan Pak Doni、uh, jadi anggota DPR ini mereka berpikir waktu mereka jadi anggota DPR ini bisa jadi kaya raya contoh lah kayak Angelina Sondak h a s i a n y a sampai sepuluh kali lipat padahal cuma n baru beberapa tahun nah b e g i i m a d a KPK mereka jadi takut jadi salah mereka jadi a n g g o t a DPR jadi a n g g o t a DPR itu harus siap n y i k i n buat rakyat jangan mau pikir di keren kaya terima kasih terima kasih Pak Doni, Pak Aryo, Anda yang terakhir silahkan、uh, selamat, selamat. Sorry,、uh, kayaknya p e m b e n t a n ini sudah kacau banget Saling tidak percaya dan saling mencurigai, saling takut dan saling serang. Bagaimana kalau dibubarkan dan pemilu ulang aja. Terima kasih.